Saatnya Berita Suri Assalamualaikum sederhana berita sore edisi hari ini selasa 31 Juli 2018 dibacakan Ahyar dan Kamal 3000 tiket fun bike dan fun walk hood PDJ terjual Wakil Wali Kota Lantik Komisioner Kip Langsa Sati unit rumah warga suak buluh di Semelu, Ludes terbakar Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim Nyusra BFM Berita sore ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawai, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Seder alun hingga sepekan hari pendaftaran peserta Fun Bike Fun Walk dalam rangka HUT Pilih Jaya ke-11, Tahun 2018 ini dipastikan sekitar 3.000 lembar tiket telah terjual. Pihak panitia pelaksana telah menyiagakan sebanyak 7.000 lembar tiket hingga batas akhir masa pendaftaran Sabtu mendatang. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan, Hajatan agenda event Tahunan Fun Bike dan Fun Walk digelar dengan kerjasama pemerintah Pidijaya dengan Harian Serambi Indonesia dalam rangka memeriahkan hut ke-11 Kabupaten Pidijaya sekaligus hut ke-73 Republik Indonesia. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan hingga sepekan berlangsung masa pendaftaran, peserta yang ditempatkan di tujuh lokasi tempat pemilihan tiket ternyata hingga hari ini telah terjual sebanyak 3.000 lembar. Untuk sementara, pihak penitia telah mempersiapkan stok cadangan tiket sebanyak 7.000 lembar hingga batas akhir masa pendaftaran. Jika peserta membludak dalam lima hari ke depan, pihaknya juga telah menyiapkan tiket tambahan 2.000 lembar lagi. Sedralun Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid melantik dan mengambil sumpah lima Komisioner KIP Kota Langsa periode 2018-2023 di Aula Sekdako Langsa. dari Langsa Zubir melaporkan. Pelantikan dihadiri Ketua DPRK Langsa Burhan Shah dan dim 0104 Aceh Timur Letkol Fandri Emikbal Lubis Kapolres Langsa KBP Satya Yuda Prakasa Komisioner KIP Aceh Agusni Ahan dan undangan lainnya. Kelima komisioner Kib Kota Langsa yang dilantik tersebut, yaitu Ridwan, T. Faisal, Syukri, Samsul Bahri, dan Marzuki. saudara rumah milik warga desa Suakbuluh Simelu Timur Alfian alias Dodol Hudes terbakar selasa sekitar pukul 8.15 waktu Insya Barat. Kepala Pelaksana BPPD Simelu Ali Hashmi menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Pihak BPBD Semelu bersama masyarakat saat ini Sudah berhasil memadamkan api Sementara itu, Sekretaris Desa Suamuluh Hendri Irawan mengatakan Bahwa saat terjadi kebakaran rumah itu Dalam kondisi kosong Pemilik rumah sedang keluar, tidak ada orang saat kejadian Informasinya api diduga Berasal dari bagian belakang rumah Tapi belum tahu pastinya Masih diselidiki pihak berwajib Sideralun milisi kelompok militan Yang menyebut diri negara Islam ISIS Menyandera lebih 30 perempuan Dan anak-anak di Surya Barat Daya Mereka diyakini diculik Sangat ISIS melakukan penyerangan Minggu lalu di daerah yang pendudukannya Paling banyak adalah Kelompok minoritas Druze di Suweda BBC Indonesia melansir Paling tidak 215 orang tewas Dalam serangkaian pengeboman bunuh diri Pemerintah Suriah menguasai sebagian besar wilayah, tetapi sejumlah daerah kecil di sana dikendalikan oleh milisi ISIS. Penculikan para perempuan dan anak-anak ini dilaporkan pengamat hak asasi manusia Suriah, sebuah kelompok pengamat yang bermarkas di Inggris dan situs berita Syria 24. Syrian Observatory Human Rights mengatakan, paling tidak 36 perempuan dan anak-anak diculik oleh ISIS. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Syedar Alun juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan Direktur Utama PLN Sofian Basir berhalangan hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1 Johannes Budi Sutrisno Koco. Kompas.com melansir, semula penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sofian pada hari ini. KPK hari ini rencananya juga memeriksa CEO Black Gold Energy Indonesia Philip Syirikat. Pada pemeriksaan sebelumnya, Sofian dikonfirmasi seputar pengetahuannya dalam kasus korupsi proyek PLTU yang melibatkan pengusaha dan anggota DPR. Sofian juga diminta penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan saat rumah dan kantornya digeledah. Sudah lalu, pemerintah lebih cenderung mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tanpa melalui jalur hukum. Alternatif penyelesaian non-judisial itu dinilai cara yang terbaik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kompas.com melansir. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Bambang Iriana Jajat Maja mengatakan, cara non-judisial dinilai bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, menurut Bambang, ada korban peristiwa 1965 yang tidak mengharapkan pembalasan terhadap laku. Korban hanya berharap hak-hak bagi mereka diberikan dan pelaku cukup dibuktikan. Meski demikian, bukan berarti mekanisme non-judisial sama sekali menghilangkan peran pengadilan. Syederalun pengelola taman bermain Disneyland berencana untuk tidak lagi menggunakan alat makan berbahan plastik pada tahun 2019. Langkah tersebut diambil oleh The Walt Disney Company demi mengurangi masalah sampah dan meningkatkan kelestarian lingkungan di kawasan bisnisnya. CNN Indonesia melansir. The Walt Disney Company akan mengurangi penggunaan piring sampai sedotan plastik di seluruh taman bermain mulai pertengahan tahun depan. Bos taman bermain The Walt Disney Company, Bob Chapek, mengatakan meniadakan alat makan plastik merupakan langkah penting untuk komitmennya menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ramah lingkungan itu akan dimulai dengan cara mengurangi penggunaan 175 juta sedotan plastik dan 13 juta sendok di seluruh taman bermain Disney. Selain di taman bermain, The Walt Disney Company juga berencana untuk mengurangi penggunaan plastik di toko, hotel, dan kapal pesiarnya. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian berita sore edisi Selasa 31 Juli 2018. Berita malam Serambi BFM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambefm.com Follow juga Twitter kami at Serambe FM Syederalun, wassalam